Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun. In lamurahimakumullahu fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi Muhammad sallallahu alaihi wa wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ikhwat iman rahimakumullah kaum muslimin sahabat roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan lagi pembicaraan yang berkaitan dengan masalah haidnya di mana pada acara, pada pertemuan yang pertama Kita telah jelaskan e, Tentang masalah haid Yaitu hadis yang pertama Yaitu yang berkaitan dengan Masalah istihabah terlebih dahulu Karena hadis yang pertama Yang disebutkan oleh mu'alib Rahimahullah ta'ala Adalah berkaitan dengan haid tetapi uh, hadis yang pertama ini uh, lebih khusus berkaitan dengan masalah istihaab, ya. Itu ketika uh, Fatimah binti Abu Hubaysh radhiyallahu talanha bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit yang menimpa kepadanya, Jadi penyakit yang menimpa kepadanya, yaitu karena ia keluar darah terus, ya. Dan itu yang dinamakan dengan istihabah ya. Maka dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang masalah haid ya. Tentang masalah haid ya. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya Tentang haid secara bahasa Al-haid ulugatan bimakna as-saylan Haid secara bahasa artinya as-saylan Artinya mengalir ya. Sedangkan menurut istilah head adalah jaroyan udamil mar'ah mimparjiha fi ayamin ma'lumah au awqatin ma'lumah wa aswadun di mana kita telah menjelaskan Head ini adalah darah yang mengalir Dari para juwanita Dari tempat yang tertentu pada hari yang tertentu Min makanin maklum Fi aukotin maklumah Dalam waktu yang telah tertentu Ataupun waktu yang biasa Kemudian Head ini yang memiliki ciri yang telah saya jelaskan kemarin di mana untuk membedakan head dengan Darah istihabah Itu bisa membedakannya dari empat sisi Minel laun Wa minel rohiah Minhai sutajan mud Wa minhai surriqoh di mana bisa dibedakan dari empat sisi yang pertama dari sisi warna. Bahwasanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, damul haidi damul aswad yu'rab. Adapun darah haid adalah darah yang hitam Yang bisa diketahui oleh seseorang wanita ya. Adapun darah istihabah adalah Damul ahmar Itu darah yang Merah Jadi darah yang merah Seorang bisa untuk mengetahuinya Adapun yang kedua Minhisurrohiah Dari sisi Baunya Dimana Damul haidi Damun mumtinun Artinya baunya adalah bau, artinya dia memiliki ya, dan dapat tercium dengan baunya. Jadi lebih bau ketimbang darah biasa. Ya. Yang ketiga dari segi riqqah dari sisi encer dan tidaknya. Pada mulhaid damun ghalizun. Di mana darah had adalah darah yang kental ya. sedangkan darah istihabah, rokik ya. artinya encer seperti darah biasa ya. dan yang keempat min heisu atajamud, dari sisi mengental, dimana dari istihabah itu kalau disimpan dan berkumpul atau disimpan lama, maka itu akan menjadi mengental, seperti bagaimana darah kalau disimpan, maka dia akan mengental ya. Ya, adapun darah haid maka asalnya mengental. Dan ketika keluar deh maka ia terpancar dan kemudian tidak akan mengental kembali itu menurut penelitian para ulama. Nah, ini dari sisi apa kemarin tadi dijelaskan perbedaan antara darah head dengan darah istihabah, ya. Kemudian Para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT ya, Head ini Adalah sesuatu yang Allah Taala telah takdirkan kepada Banat Adam Jadi sesuatu yang telah Allah Taala takdirkan kepada kaum wanita Dan Allah Taala telah mentakdirkannya ya, Tentunya itu adalah sebagai takdir kaum ini di mana wanita ini ditakbirkan adalah untuk keluar darah head, dan ini salah satu yang menyebabkan naksudinihak, yaitu berkurang bersisik agamanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya. Dan ini telah di ceritakan juga tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana disebutkan dalam kisah Haji Wada, Nabi saw melihat Aisyah dan Aisyah berkata sambil itu Aisyah tak takul, kharajna la naro ilal haji falamma kunna bisarifin hidtu fa dakhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an abki. Kala maliki an nufisti, kultuna am kala ina amrun katabahul Allah ala bani Adam. Ketika Insya Allah talanha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nunikan haji, ya. maka kata Insya Aku terkena head. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, artinya ke tendaku wa an sedangkan aku sedang menangis. Faqala malaiki anna kenapa engkau apakah engkau nifas? Dan di sini para ulama juga mengatakan bahawa salah satu nama haid adalah nifas. Dan di sini diambil hukum bahawa hukum haid hukum nifas adalah hukum haid. Qultu na'am. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha berkata iya. Inna hadza amrun qatabahullahu ala banati Adam Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang Allah Taala telah tetapkan kepada banat Adam Artinya tetapkan untuk perempuan untuk wanita adalah haid Dan yang berkaitan dengan haid ini sabit bidilalatil kitabi wassunnati wal ijma Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu secara umum ditetapkan oleh Quran, Sunnah dan ijma dan membicarakannya dari tiga sisi yang pertama adalah dari Quran di mana Allah taala berfirman menjelaskan tentang masalah hadias aluna keanil mahid kulhuwa ada fathah zirun nisa afil mahid kemudian dalil-dalil dari Sunnah seperti hadis yang sedang kita baca ini dan yang ketiga adalah e, penjelasan para ulama tentang masalah haid ini. Ya. Kau muslimin, para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan haid. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan dalil-dalil umum. Ya, di mana Mu'alip menjelaskan di sini dua dalil, ya, yang secara khusus berkaitan dengan masalah head dan batasan batasannya. Jadi batasan batasannya itu hadis Ansharohi al-Hotalah. Ya, di mana head ini adalah darah yang keluar pada waktu tertentu dari tempat yang tertentu. Ya, jadi haid ini punya adah Jadi para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala al haid yu'rafu bi Jadi secara umum bukan tanda yang tadi, bukan perbedaan. Haid itu secara umum diketahui dengan dua perkara. Yu'rafu bil adah wa yu'rafu bit Ini, Yani yu'rafu bil adah, yu'rafu bit tamyiz. Dimana darah head ini bisa diketahui dengan dua perkara. Jadi hakikat head ini diketahui dengan dua perkara. Yang pertama, bil'adah. Yaitu kebiasaannya. Ya, kebiasaan min hay sul adad, min hay sul zaman. Dimana kebiasaannya ini, seorang wanita bisa mengetahui kebiasaan headnya pertama dengan zaman waktu masalan awalus syahri atau akhir syahri atau wastihi yaitu bisa di awal bulan atau di akhir bulan atau terkadang pertengahan bulan di mana wanita itu punya ada punya kebiasaan ya per bulannya ya umpamanya dia head tanggal 10 Headnya dari tanggal 1 Headnya dari tanggal 2 Headnya umpamanya di tanggal 20-an ke sana Maka ini Uu Arab Bizaman, ya, yaitu ada ini bisa diketahui dari apa? Dari segi waktu. Ya. Wa Uu Arabu Min Haisul Adad, dan kadang juga diketahui dari segi jumlahnya. Artinya ada ini kembali kepada jumlahnya. Yaitu apa? Ya umpamanya sabatu ayam, khamsatu satu ayam, samaniatu ayam. Tisatu ayam Umpamanya sembilan hari Tujuh hari, lima hari ya Enam hari atau delapan hari Maka ini Ya wanita nanti akan punya kebiasaan Ya Dari mana kita mengatakan Kebiasaan ini, kita lihat Dalam hadis yang pertama ini Ketika Fatimah binti Abi Hubeis meminta fatwa dan mengadu Masalahnya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kolat, ini ustaha bukhalat huru apa ada ussolat. Kolat, inna dzalikah irku, walaikin dai ussolat qadrul ayami allah ti kunti tahdidina fiha. Kata beliau, aku adalah wanita yang terkena penyakit istihabah. Aku tidak suci, tidak suci, suci artinya senantiasa keluar darahnya tersebut. Apakah aku meninggalkan sholat? Maka Nabi tidak boleh katanya. Selamanya kamu meninggalkan sholat. Tetapi tinggalkanlah sholat pada hari atau seukuran hari yang kamu biasa biasahin. Maka di sini al-ayam, al-ma'rufah, yaitu hari-hari yang dikenal. Al-mu'tadah, yaitu yang telah menjadi biasa. Jadi para ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, Nah, di mana darah ini bisa diketahui dengan apa? Dengan kebiasaannya. Ya, Itu punya ada. Oh, keluar darah ini pada waktu-waktu itu. Nah. Yang kedua. Di mana seorang wanita juga bisa mengetahui bitamiz. Bitamiz itu. Yaitu bisa memisahkan darahnya itu. Dan kemarin ibu. Atau para ibu telah mendengar, para pendengar telah mendengar bahwa, tadi juga sudah dijelaskan, At tam yis biar ba'ati umur. Yaitu untuk memisahkan darah ini dengan darah yang lainnya dengan empat perkara. Dengan warna, dengan baunya, dengan encer atau tidaknya, dengan mengental atau tidak mengentalnya. Ini empat sisi. Dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain tidak disebutkan dalam kitab ini yaitu dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pak Ahmadul Hayd damul aswadun yurraf. Adapun darah haid, dia adalah darah yang hitam yang kamu bisa mengetahuinya yaitu ini juga dalam hadis yang dari jalan Aisyah radhiyallahu talaa'anha diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan yang lainnya. Ya. Itu hadis yang bunyinya inna Fatimah binti Abi Hubais kana tastahadhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ina damal haidi damun aswadun yu'rab. Fa idza kana kadhalik fa amsiki minas salati. Fa idza kana al-akhiru wa shalli." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya darah haid adalah darah yang hitam, kamu bisa mengetahuinya, diketahui. Dan apabila warna darah itu seperti begitu, yaitu berwarna hitam, maka tahanlah dari salat. Apabila kamu mendapatkan selainnya, ya maka kamu salat itu. Jadi di sini para ibu bisa mengetahui ya tentang hakikat darah ini dengan dua perkara. Ya. Adapun untuk menetapkan Ibu head atau bukan? Ya, itu hanya dengan satu saja kata para ulama. Itu apa? Dhuhrudam, auhurudam. Adapun untuk ibu mengetahui ibu itu head atau bukan, gitu. atau sedang head atau tidak, itu semuanya cuma satu, yaitu nampaknya darah, kita keluarnya darah. Tentunya yang dimaksud yang telah dipelajari dari segi makna, yaitu apa? Min makail maklum. Aymin al-Rahmi. Dari. Ya. Qar-Ira'ah. Rahmi. Itu tentunya melewati paraj dari. Ya tempat yang khusus. Yaitu di bawah rahim. Yang ma'ruk. Ya. Ahli kedokteran akan lebih paham ketimbang saya dalam masalah ini. Ya, artinya dari segi tempatnya dari mana turunnya. Maka. Hal untuk mengetahui keluarnya darah atau tidak. Ibu itu head ataupun tidak. Ya. Maka itu hanya satu, yaitu duhur atau huruj. Yaitu nampaknya darah itu, keluarnya darah itu. Dan ini kembali kepada dua dalil. Pertama dalil soreh, yaitu Quran dan sunnah. Yang kedua adalah dalil kaidah umum. Yaitu Allah telah berfirman, Yasa'luna anil mahid, kul huwa ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka di sini menunjukkan ketika keluarnya darah maka dihukumi head. Tak kala nampak darah maka dihukumi head. Ya. Dan hadis yang tadi juga jelas. Ya. Hadis yang tadi juga jelas. Kemudian apa yang ketika, kedua adalah dalil kaidah umum, yaitu ulama usuliyun dan pukohal juga mengatakan kaidah ini dipakai oleh kedua-duanya. Itu apa? Al hukmu hukmuyaduru maal ilati wujudan wa adaman. Ya. Hukum kepada sesuatu itu tergantung adanya illah Artinya apa? Dikatakan head itu ketika adanya darah Jadi ketika tidak adanya darah ya bukan head Jadi ketika tidak adanya darah maka bukan tidak ada head Tidak head Dan bukan dihukum head Maka dam, wujududam Hurujudam Duhurudam Nampaknya darah itu Keluarnya darah itu Maka itulah hukum head Uh, sepertinya para ibu uh, mukodihma ini mungkin bagi sebagiannya itu tidak apa t tidak t tidak dianggap penting. Tetapi uh, para tola ilmi, ya para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung berkaitan dengan masalah head ini. Jadi berkaitan dengan masalah head ini adalah sesungguhnya berkaitan uh, kaidah ini adalah berkaitan dengan masalah head yang sangat penting, ya. Yaitu, kaedah untuk mengetahui head atau tidaknya. Jadi, untuk mengetahui head atau tidaknya. Maka, dengan dua kaedah ini. Itu apa? Dimana ibu mengetahui head dan menetapkan head itu pertama dengan nampaknya darah. Ya. Dengan nampaknya darah. Ya. Lalu, untuk mengembalikan permasalahan head ini, itu kembali kepada dua perkara. Ya. Yaitu kembali kepada kebiasaan. Kedua kembali kepada tamiz. Jadi kembali kepada apa? Tamiz. Artinya bisa memisahkan warna darah dan tidaknya. Ketika dia akan terkena penyakit seperti istihaboh tadi. Maka yang memahami poin ini. Dia akan memahami apa? Hakikatnya. Dia akan memahami apa? Hakikatnya. Nah maka dalam masalah head ini sebelum apa saja yang dilarang untuk wanita yang head Nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan head Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah head Yang pertama adalah mudatul head Yaitu berkaitan dengan lamanya head dan di sini ditinjau dari dua sisi ukuran head yang paling sedikit dan ukuran head yang paling lama. Apakah untuk lamanya dan sedikitnya head itu ada batasan umpamanya head itu adalah mesti ukuran itu sedikitnya adalah sehari semalam atau tiga hari tiga malam. Ataupun ukuran yang terbanyaknya hanya tujuh hari atau lima belas hari. Maka, Alam di dalam masalah ini. Bahwa pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat. Bahwa, head ini. Tidak ada batasan. Dari banyak dan sedikitnya. Itu berkaitan dengan apa? Aqollu mudatil haid Wa aqtharu mudatil haid Pendapat yang roji, pendapat yang kuat Bahawa untuk batasan sedikit dan lamanya Itu tidak ada batasan tertentu Tidak ada nas, tidak ada dalil Yang menunjukkan kepada tahdid, pembatasan ya. Tetapi kembali kepada illah Yaitu adanya darah atau tidak dan apa-apa ukuran yang ma'ruf pada wanita tersebut. Jadi umpamnya bisa kadang-kadang tujuh hari. Kadang-kadang mungkin lima hari. Kadang-kadang ada yang sepuluh hari. Kadang-kadang ada yang lima belas hari. Nah. kaidahnya adalah kembali kepada dua dalil tadi. Dalil Al-Quran dan dalil kaidah umum. yaitu Allah Ta'ala berfirman. Yas'alunaka anil mahid. Kul huwa. Adza fa tazilun nisaa' fil mahyidh Ayat ini menunjukkan bahawa hukum haid itu nampaknya haid tersebut, nampaknya darah tersebut. Maka manakala wanita tersebut melihat haid, maka ia menghukumi haid Dan selama ia melihatnya, maka ia menghukumi itu adalah haid, tidak berkaitan dengan batasan sedikit ataupun lamanya. Jadi tidak ada aqallul muddah atau aktsarul muddah tidak ada aqallul muddah tidak ada aqtsarul muddah dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para muhaddiq seperti ulama hari ini umpamanya eh al-Imam Asy-Syankiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan ya ketika beliau menjelaskan ayat ini dalam surat An-Nisa ini ya Dia tidak ada batasan sedikit ataupun lamanya Bisa saja orang itu headnya sampai 15 hari. Kadang-kadang mungkin saja 20 hari. Setiap bulan dia head itu 20 hari. Atau mungkin 16 hari. Bahwa terkadang ada wanita yang apa per bulannya headnya lebih lama ketimbang suci. Ya. Ada juga yang cuma 4 hari atau 3 hari. Nah ini tidak apa? Tidak ada batasan. Kemudian yang kedua Ditinjau dari sin Yaitu ditinjau dari segi umur ya, Jadi ditinjau dari segi apa? Umur Jadi umur berapakah? Ya, ukuran terkecil wanita itu dikatakan head ya. Dan ukuran apa? Ataupun yang paling akhirnya Wanita itu dikatakan head Ya Ya umpamanya ya umur apakah 40 tahun 50 tahun ya atau 60 tahun atau bagaimana ya. maka ini juga para ulama berbeda pendapat ya ada yang mengatakan 40 tahun ada yang mengatakan 50 tahun ukuran apa tertua wanita head ya. ya wanita head tetapi, Alam kembali yang tadi, dan ini yang dikuatkan juga masih oleh Imam Syangkiti dan yang lainnya dari para ulama. Bahwa untuk head, dan untuk umur head, ini juga tidak ada batasan. Jadi, tidak ada apa? Tidak ada batasan. Ya. Untuk apa? Ukuran umur terkecil, ukuran umur tertua, gitu. Atau ukuran umur termuda dan ukuran umur tertua ya. Sebab dalam hal ini Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Bahwa had ini adalah kembali kepada ilah yang tadi Duhurudam khurujuddam Min makanihi al-ma'ruf Fi'auqotihi al-ma'lum sebab intinya apa? Bahawa darah head ini kembali kepada kaidah tadi. Keluar dari tempat yang khusus. ya, ya. Keluar pada waktu yang khusus. Gitu. Maka apabila seperti itu. Maka itu adalah hukumnya. Tidak berkaitan dengan umur tua ataupun muda. Sebab kembali kepada dalil yang tadi lagi. Yasa'lunaka anil mahid. Kul huwa ada fa'tazirun nisa'a fil mahid. Itu berkaitan dengan apa? Waktunya. Itu berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Jadi, wabarakat tidak ada batasan. Jadi, mungkin saja ada wanita yang normal masih umur 50 tahun. Masih iahed Dan apabila mendapatkannya dalam waktu-waktu yang telah tetap. Dan merupakan ada kebiasaan iahed Ya, dia tetap menghitung itu adalah sebagai apa? Sebagai head itu adalah sebagai hakikat head, jadi tidak ada batasan untuk apa, untuk waktu, ya dari sisi umur tertua ataupun apa, termuda, tertua dan termuda. Nah, saya akan sampaikan lagi beberapa poin penting. Ya. Masalah yang kedua, ya, yaitu apa? Kadang-kadang poin-poin ini akan menimpa kepada wanita yang head dari sisi akan adanya perubahan wanita yang haid. Dan ini masalah yang ketiga. Yaitu judulnya apa? Ida taqaddamat aw ta'akharat. Ai an waqti 'adatiha. Bagaimana apabila maju atau mundur dari waktu kebiasaannya? Jadi waktunya itu maju dari kebiasaan atau mundur dari kebiasaan? Imroh, ah, misalan ada tuha tahiydu fi awal Tapi ada ishari, fi akhir riyal. Sekarang berkaitan dengan apa maju dan mundur. Jadi maju dan mundur. Ya. Jadi maju dan mundur. Seorang wanita kebiasaannya di awal bulan, tetapi bulan ini dia tiba-tiba apa headnya di akhir bulan atau ida taqdamat ataupun dia maju ada tuha fi, ashi, fi syahr kebiasaannya di akhir bulan lalu tiba-tiba bulan ini dia ke depannya maju bagaimana bagi dia maka para ulama mengatakan maka ia menghitungnya itu hadnya dan ia telah mendapatkan perubahannya dan ini kembali kepada dalil yasalunaka anil mahid kalau dia melihat tanda-tandanya maka dia menghukumkan itu adalah apa? Sebagai head. Itu apa? Idatakod damat wata akharat. Artinya apabila berubah ke depan ataupun mundur dari kebiasaannya. ya Maka ia menghitungnya itu adalah head. Dan dia menitibar. Artinya menganggapnya itu adalah sebagai head. Wajib atasnya. Karena kembali kepada ayat yang tadi. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka ya, ia adalah sebuah penyakit. Tinggalkanlah apabila ia melihat darah itu. Ya, Tinggalkan wanita apabila keluar darah itu dari wanita tersebut. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Nah ini lebih rumit lagi daripada yang ketiga. Ya. Ida zadat awa naqosat. Apabila bertambah atau berkurang. Ida zadat awanakosot. Nah. Sekarang kita bahas dulu apabila berkurang. An'adatihah dari kebiasaannya. Umpamanya wanita tersebut. Hed. Hed. Itu. Tujuh hari. Tetapi di bulan Ini. Udah lima hari ia telah melihat tanda bersih. Jadi dia telah melihat tanda bersih. Di mana tanda bersih itu ada dua, ya yang kemarin telah dijelaskan antara kisso talba'ilbok wal jufub, yaitu di mana wanita itu melihat air bening, cairan bening, atau memasukkan kain ataupun tisu ke dalam ketika diangkat keluar tidak ada apa-apa kering. Yang melihatnya pada hari yang kelima itu sudah tidak ada. Bagaimana baginya? Maka baginya mandi, baginya sholat, saum, boleh jima. Artinya tidak boleh dia dua harinya lagi menunggu ah. Karena kemarin kebiasaannya tujuh hari. Tidak boleh. Apabila dia apa? Berkurang. Dari kebiasaannya. Wa Wa'idah zadat. Bagaimana apabila bertambah dari kebiasaannya? Jadi umpunnya sekarang kebiasaannya itu tujuh hari. Tiba-tiba di bulan ini ke delapan ke sembilan masih ada gitu ya. Jadi ke delapan ke sembilannya masih ada. Apakah yang lewatnya itu dianggap apa? Dianggap darah istihabah ataupun darah head? Ya. Karena dalam hadis yang tadi dikatakan maka kalian tinggalkanlah sholat pada hari-hari yang kamu biasa head. Artinya kalau sudah merupakan ada, merupakan kebiasaan tujuh hari ya, yang lewatnya itu bisa dikatakan itu sebagai darah apa? Istihaboh bukan darah head. Nah, bagaimana? Nah, maka Allah Alam dalam hal ini, ya, bahwa wanita tersebut tidak menghitungnya itu sebagai head ya, yang lewat dari kebiasaannya, sehingga berulang tiga kali. Artinya kalau bulan ini jadi apa, sembilan hari, kemudian bulan besoknya bulan besoknya sudah tiga kali, maka ia menghitungnya adalah sebagai head. Dan dengan itu ia mengetahui bahwa hari nya kotagoyarat, artinya hari itu telah berubah waktunya, ya, berubah waktunya. Adapun e, sisi itibar tiga hari karena ya para ulama mengatakan ada. ya golibnya kembali kepada adat tiga, gitu. sebab kalau, bu, apa, e, kalau satu kali ya bukan bukan adah gitu kan, dua kali bukan termasuk adah, tapi kalau sudah berulang tiga kali kemudian seterusnya. Maka itu berarti telah menjadi kebiasaan dan perubahan kebiasaannya. Nah, ini apabila idazadat awanakosot. Jadi, apabila berkurang ataupun apa? Bertambah. Jadi, apabila berkurang ataupun bertambah. Nah. Yang kelima. Dan ini lebih sulit lagi. Masalahnya. Idan kotoat suma adat. Apabila berhenti, lalu kembali lagi. Ya. Apabila berhenti, lalu keluar lagi Walaha suratan Dan bagi perempuan ini ada dua bentuk ya. Jadi berhenti, lalu kembali lagi ya. Jadi, ini ada dua bentuk Bentuk yang pertama Yaitu apa? Ida'adat figori ayamiha Al-Mu'tadah. Apabila ia kembali pada hari-hari yang bukan kebiasaannya. Umpahnya begini. Ibu headnya itu tujuh hari per bulan. Tiap bulan. Pokoknya tiap bulan sudah tahunan. itu, Tujuh hari. Satu ketika. Ibu melihat bersih pada hari keempat. Itu. Hari keempat itu sudah bersih sekali. Tidak ada hari kelimanya hari ke Tiba-tiba hari ke-8, ke-9 datang. Hari ke-9, datang lagi darah. Padahal ibu kebiasanya pak, 7 hari. Apakah itu dihitung darah head atau bukan? Wallahu Wallahu'alam tidak dihitung darah head. Tetapi itu adalah darah istihabah. Kenapa? Sebab tadi kaidahnya. Ima kembali kepada adah. Ya, kebiasaan. Apabila punya adah, Maka ibu harus mengembalikan masalah head ini kepada kebiasaan. Jadi kepada kebiasaan ibu. Maka yang sesisanya ini, apa yang kembalinya ini adalah bukan dinamakan darah head. Jadi bukan dinamakan apa? Darah head. Ini apa? Surah yang pertama, bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, yaitu kembalinya lagi darah itu pada hari-hari kebiasaannya. Katakanlah ibu biasa head sembilan hari. Pada hari yang keempat tadi, masya Allah, itu kelihatan bersih dan tidak ada darah. Dan dengan dua cara yang tadi ibu mendapatkannya, dengan cara melihat apa, apa bersih dan seterusnya. Lalu tiba-tiba pada hari yang keenam ibu melihat lagi darah, keluar lagi darah itu. Dan ibu kebiasaannya sembilan hari. Bagaimana? Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ibu menghitung lagi head itu. Ya. Menghitung lagi head. Kenapa? Sebab head diketahui dengan adahnya tadi. Kebiasaannya. Maka apabila keluar pada hari kebiasaannya. Maka ibu menghitung lagi head. Gitu. Jadi ibu menghitung lagi apa? Head. Jadi ibu menghitung lagi itu adalah sebagai darah head. Jadi ibu menghitung itu adalah sebagai darah head kembali. Yaitu ida adat Idan kotoat Suma adat Apabila berhenti kemudian apa Datang kembali ya, Datang kembali Maka Ini Yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang hari ini Ya karena waktu kita eh, Habis ya insyaallah pada Minggu yang akan datang Kita akan Bahas kembali ya, Untuk minggu ini kita cukup sampai di sini Karena apa Pada eh, Pembahasannya masih panjang dan waktu kita telah habis, Insya Allah masalah-masalah ini kita akan ungkap di lain kesempatan. Terima kasih pendengar yang berbahagia Allahumma wa taala di mana saja anda berada. Untuk selanjutnya kami buka layan interaktif bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan pagi hari ini silahkan di 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 02170736543. Yang pertama kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih kerana menonton Dengan siapa di mana kamu? Dari Nurul, Jakarta Utara Silahkan Ustaz yang terakhir tadi Kan sudah suci Misal hari keempat Tapi kembali lagi pada hari kebisaan Kan hari keempat, kelima, enam ke Itu berarti kan Sudah sholat, sudah mm -mm. Itu apa dihukum berdosa Atau gimana Ustaz? Itu adilnya cukup Ya, yeah. ya yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya e, tidak tidak dosa, Bu. Tidak tidak dosa, Ufi. Kenapa? Karena pada waktu itu bersih gitu. Jadi kalau tadi dikatakan masalahnya ida, idan qata'at, thumma 'adat. Jadi apabila berhenti lalu kembali. Tadi dikatakan di sini ada dua bentuk Bentuk yang pertama apabila ia kembali setelah keluar dari waktu-waktu biasa. Maka itu tidak dihitung head lagi. Gitu ya. Jadi tidak dihitung apa? Head dia. Jadi umpamanya sekarang e, seseorang headnya itu biasanya tujuh hari. Dan pada hari yang kelima ia melihat darah itu suci. Maka dia wajib mandi, wajib sholat, wajib sawun boleh suaminya mendatanginya. Tiba-tiba pada hari yang kesembilan datang lagi. Apakah itu dihitung head? Maka pendapat yang benar itu tidak dihitung head. Sebab keluar dari kebiasaannya. Ya. Yang kedua apabila berhenti dan kembali pada waktu kebiasaannya. Tadi dikatakan was seorang wanita kebiasaannya sembilan hari. Pada hari yang keempat telah suci. Maka hari yang kelima, hari yang keenam. Nah, Pada hari yang ketujuh dia melihat darah head lagi. Maka di sini berarti apa? Pada hari-hari yang ia meyakini itu suci. Maka ia adalah wajib sholat. Wajib sahum dan boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah. Apabila dia melihat lagi darah pada hari yang ketujuh. Maka di kala itu dia berhenti lagi. Tidak boleh sholat. Tidak boleh sahum. Tidak boleh jima. Kenapa? Ya karena dia telah melihat lagi darah dalam waktu yang merupakan kebiasaan dia. apa? Dan dalam hadis yang tadi kan. Walakin da'is sholatah qadratal ayyami lattikuntitahibin maka tinggalkanlah hal itu salat pada seukuran hari yang kamu biasa suka apa suka hit jadi artinya tidak berdosa bahkan ya harus meninggalkan apa harus salat ketika waktu itu karena telah melihat apa kesucian Allah tayyib demikian kepada Ustadz Nurul dan kita angkat kembali bagi para pendengar yang lain di 021 8236543 Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umi Unai di sekarang. Silakan, Bu. Um. Hai, uh, ini Afwan. Yeah. Anak nafik ke dokter gitu. Uh, anak itu menurut dokter itu tidak seperti wanita yang lain. Kalau wanita yang lain itu mempunyai apa? sel telur 12, kalau anak itu tidak. Makanya uh, headnya itu tidak tepat tiap bulannya terus kadang harinya itu juga tidak e, sama gitu jadi kadang tiga bulan sekali kadang lima bulan sekali gitu saya terus keluar darahnya itu. iya nah. uh -uh. terus lamanya juga sama gitu kadang satu hari kadang 14 hari jadi bagaimana menghukumi darah hat ana itu Bismillah Subhanallah Wa kalau ibu tidak punya kebiasaannya, ya, maka ibu bisa mengetahui dengan cara yang kedua, yaitu membedakan darah tersebut itu ya. Jadi tadi dengan warna, ya, dengan baunya, dengan kental ataupun encernya, kemudian dengan mengental atau tidaknya itu yang kedua. Yang pertama, jadi ibu bisa mengetahuinya dengan apa? Dengan tamyiz. Kalau tidak ada ada, maka dengan tamyiz. Kalau tidak ada kebiasaan, maka dengan tamyiz. Nah, tetapi tatkala seperti yang tadi, gitu, e, bahawa seseorang itu, atau ibu itu tidak tidak apa, tidak e, punya kebiasaan dan e, ketepatan waktu, maka tatkala ibu melihat darah itulah ibu menghitungnya head, gitu. Jadi kita akan punya dalil umum. Yas Aluna ke Anil Mahid. Jadi, bisa saja selama ibu melihat darah head itu, mau sehari atau tiga hari atau lima belas hari, ya maka ibu apa menghitungnya itu sebagai darah head. Mau lima bulan per kali ataupun mungkin kadang-kadang tiga bulan setelah itu baru e, datang ataupun kadang-kadang baru sebulan datang, kadang-kadang besoknya lagi tiga bulan lagi, maka bagi ibu ya hitunglah darah head itu ketika adanya saja gitu kan. Karena dalil umum tadi al-illatu yaduru al-hukmu yaduru ma al-illah. Jadi al-hukmu yaduru ma al-illati wujud dan waadamah. Jadi itu apa? Hukum itu bersama ilah. Maksudnya gini, Bu. Bahwa ibu menghukuminya ketika ada ilah darahnya itu, ketika ada darahnya itu. Kapan ibu melihatnya, maka dikala itulah ibu menghukumi itu sebagai apa? Sebagai head bagi orang yang tidak memiliki 'adah ataupun tamiz Taibsat kita angkat kembali satu telepon sebelum dari pesan singkat di 0218236543. Ya 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa umum di mana? Uh, saya di Lenteng, ini mau nanya Ustadz Silahkan um. Gini saya kan kebiasaan kalau mengetahui itu kan kadang 7 hari hmm. Terus sehari semalam itu bersih Terus besoknya itu keluar lagi tapi darahnya itu cuma uh, agak coklat-coklat gitu Terus itu bagaimana Ustaz? Iya Iya Iya Itu saja Ubu? Iya ya. Baik kira -kira. Ya. E, Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT ta Tadi e, Ini ada masalah yang terakhir yang sebelum sebutkan Idan kotoat suma adat Yaum mbak yaum Artinya apa? Apabila darah itu Apa? E, berhenti kemudian keluar gitu Maka bu keluar darah head ini tidak mesti selamanya harus keluar gitu. Jadi tidak selamanya harus keluar gitu. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya gitu tentang masalah ini. Lalu Aisyah mengatakan janganlah kalian semua tergesa-gesa gitu. Sehingga kalian cepat mandi, cepat melakukan solat dan seterusnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha maka Ya janganlah kalian tergesa-gesa untuk melakukan mandi dan solat sehingga kamu melihat ya alamat tuhur alamat suci yaitu air yang bening. Jadi kalau apa tadi pertanyaannya sehari suci sehari apa maka Allah alam dalam hal ini ya kalau dia masih belum meyakini alamat-alamat yang tadi maka tetap ia adalah solat. Jadi ia tetap solat ya. Maaf, ya tetap dia di menghitungnya head, ya. dan dia tidak boleh solat maaf yang dikebalik. Artinya ia tetap menghitung adalah waktu head. Ia tidak boleh solat, tidak boleh saum, tidak boleh berjima. Ya. Sebab dia itu harus berhati-hati. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Insyaallah Allah Taala anha. Dan apabila ibu melihat tadi ya, ya, sepertinya hari ini suci gitu. Banyak pertengahan dari asar gitu kelihatannya suci. Maka ibu jangan cepat-cepatnya. Maka ketika paginya, nyampangnya ibu melihat darah. Apabila darah itu pada waktu hari kebiasaannya. Ibu suka. Apa? Hari tujuh hari. Maka apabila keluar darah. Walaupun tadi ibu kelihatannya mungkin bukan darah. Head. Tapi ketika dalam waktu ada. Dalam waktu kebiasaan. Maka mestinya ibu tetap menghitung itu adalah sebagai darah head. Sehingga para ulama juga menjelaskan berdasarkan hadis yang sohih. hata keputihan. Gitu ya, keputihan. Pada hari head itu dinamakan head kita. Jadi pada hari head dinamakan apa? Dinamakan head. Ya. Di sini diambil dari mafhumul khilafah dari hadis yang sahih, ya. yaitu hadis Umuatiah: kun alana udul kudrota wasub protabak datuhrisai. Kami tidak menghitung keputihan setelah suci sesuatu. Menunjukkan apabila keputihan itu keluar pada waktu haid, ibu kebiasaan haid, maka itu dianggap sebagai apa? Sebagai darah haid. Artinya sama hukumnya. Tetapi ketika keluar dari kebiasaan, maka itu tidak dinamakan apa? Tidak tidak dihukumi apa-apa. Bukan termasuk haid. Nah itu kaidahnya Wallahuala. Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ust. Haid saya berwarna hitam Kecoklatan selama 7 hari Kemudian setelah 7 hari Ada cairan kekuningan sampai 15 hari Ust. Apakah haid saya yang terhitung 7 hari Ataukah yang 15 hari Ust. Ust. Ya kembali tadi Apabila ibu Kebiasaannya 7 hari ya Dan ibu sudah punya kebiasaan 7 hari ya, Jadi kebiasaannya 7 hari Maka berarti Ya yang sesisanya tambahan dari tujuh hari itu Dinamakan istihabah Nah itu apabila ibu punya Ada Al-makrupa Al-muqtada Yaitu kebiasaan yang tetap ya Itu maka toriqah yang pertama Apabila ibu tidak punya kebiasaan Tetapi ibu bisa membedakan Maka berarti tadi Apabila darah yang hitam kecoklatan itu Selama tujuh hari Dan sesisanya itu adalah berwarna lain Seperti itu Maka berarti ibu yang meninggalkan salat, saum dan jimak selama tujuh hari saja dan sesisanya bagi ibu adalah wajib untuk mandi kemudian salat saum dan boleh untuk apa? untuk jimak apabila ibu bisa membedakan warna darahnya. Allahu a'lam. Baik. Pesan saya yang kedua saat pada tanggal-tanggal haid saat hmm. e, muncul flag Setelah ditunggu-tunggu darah tidak keluar, keluar saat, apakah flag itu terhitung sebagai haid atau tidak dari ulama usia di sekarang? Iya, pokoknya kalau punya kebiasaannya, apa-apa yang keluar dari waktu-waktu head itu dinamakan head. Hata keputihan pun dihitung sebagai apa? Sebagai head apabila datang pada waktu-waktu yang dia itu biasa apa? Biasa head itu kaidahnya. Maka kata saya tadi bahwa sepertinya dua kaidah ini tidak tidak apa seperti eh, penjelasan yang tidak ada arti gitu Tetapi kalau kalau mencerpati dengan benar gitu Bahwa ini adalah landasan kita di dalam menetapkan masalah-masalah hukum ini Kenapa? Tadi kan kembalinya kepada nampaknya darah gitu. Yang kedua ya Kembali kepada wanita itu punya kebiasaan Dan wanita itu mampu membedakan apa? Darahnya Jadi artinya apa? Apabila e, sesuatu itu Dari para wanita itu keluar pada waktu Biasa dia head Maka itu dihitung head gitu kalau kebiasaannya tujuh hari, kebiasaannya delapan hari, lalu dia melihat alamat-alamat yang tadi, keluar warplek atau apa saja, maka itu dinamakan haid apabila dalam kebiasaannya. Ya. Sebab dalam hadis yang tadi kan Nabi Wasallam memberikan batasannya apa? Padda'i sholata qadratal ayyami allati kunti tahidin. Itu kan jelasnya. Kemudian dalam hadis yang kedua, Inna <todra> damal <t> haidi damul aswadun yu'raf itu artinya hanya dengan itu kebiasaan ataupun dengan membedakan luar dan cairan yang keluar di luar hari-hari kebiasaan head maka tidak dihitung head istri. maka itu tidak dihitung head tidak. ini juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama ya mudah-mudahan bisa memahami kaidah ini sehingga kita tidak ulang kembali tapi saat kita angkat kembali dari pesan singkat so, ya masa so, tadi dikatakan e, tanda-tanda selesai head Ya, keluar cairan bening Ustaz. Hmm. Bagaimana jika yang keluar cairan berwarna kuning, apakah ini masih dinamakan headset dari tiap di Bekasi? Iya, head masih itu belum belum dikatakan itu. Baik. Selanjutnya bagi para pendengar aja yang ingin bertanya si 0818236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa umu di mana? Ummi Hana di Bekasi. Ya, silakan mau um. uh, tanya Ustaz, hmm. kalau nifas itu kan biasanya di Hitungnya 40 hari mm -mm. Tapi kalau sebelum 40 hari Itu noda darahnya itu Sudah sedikit Kita harus bagaimana Ustaz iya. Itu saja Bu iya Ibu hitungannya Bukan sedikit atau banyak ya Tetapi wujud dua duhur Jadi kata saya juga tadi Ini kaidah sangat penting Jadi ukurannya Bukan karena darahnya keluarnya banyak Ataupun keluarnya sedikit, tetapi wujud adanya. gitu. Jadi kalau kita ketahui bahwa batasan paling banyak, is, nipas itu adalah 40 hari. Maka selama ia melihat sesuatu yang keluar dari parajnya, yaitu tadi apa keluar darah, ataupun sedikit, ataupun banyak. Maka ia tetap menghitungnya itu adalah sebagai waktu nipas. Jadi waktu nipas, karena al-ibrah itu wujud, ibrohnya itu adanya. Bukan kasrotuhu Bukan banyaknya Aukoliluhu Ataupun apa Sedikitnya Jadi ukurannya itu adanya bu. Kalau selama ada Dalam hari-hari itu Maka itu dinamakan apa Dinamakan head Ataupun dinamakan nifas. Dan kita masalah nifas, Insya Allah akan bahas setelah poin-poin ini Baik Keluar dari tema sebelumnya saya, Kita angkat satu pesan Sekarang terlebih dahulu iya. Jika di tengah-tengah mandi wajib Datang kentut ya setelah ya Lalu tentunya membatalkan wudu. Apakah kita diwajibkan untuk mengulang kembali mandi dari awal saat jasa kelakar? Kalau mandi dari awalnya tidak perlu, ya. karena apa mandi tidak perlu di dari awal. Tetapi kita tinggal wudu saja. Gitu. Ya, kalau batal wudu, ya tidak perlu tidak perlu mandi. Tetapi apa perlu yang diperlukan apa? Ya wudu, wudu saja. Gitu. Tapi demikian. Selesai kepada... sekarang. Bagi pada pendengar-pendengar yang ingin bertanya di 0218236543. 823 6543 Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, taip silakan. Saya dari umum iklima, Bekasi uh, Saya sudah punya anak tiga Itu kalau nifas lebih dari 40 hari Gimana itu Ustaz? Hmm. Anak pertama 3 bulan usai kedua dua bulan anak ketiga juga dua bulan itu. Ya. Itu saja omu? Um. Iya makasih. Iya sama sama. Ya. E, tentang ukuran nipas ya. Sebenarnya kita akan bahas dalam pertemuan khusus ya tentang apa masalah nipas ini. E, nipas ya. Jadi nipas ukuran nipas. Wallahualam ukuran sedikitnya tidak ada batasan. Tetapi ukuran banyaknya ada batasan. Yaitu bisa saja wanita itu nipas hanya 20 hari, nipas hanya 15 hari, nipas hanya 30 hari. Sebab ini kembali kepada adanya dalil tadi. Tetapi, tetapi untuk ukuran lama, maka nipas yang paling lama adalah 40 hari. Apabila melewatinya, maka itu tidak dihitung sebagai nipas. Tetapi tafsirnya akan datang. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha annaha qalat kanatinnufasu taqudu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badanifasihha 40 yauman. Kata Ummu Salamah, keadaan wanita-wanita yang nifas, mereka berdiam ya, tidak salat, tidak saum, tidak jima. Itu selama 40 hari. Ya selama 40 hari. Di sini jadi Bu kalau melewati 40 hari maka itu tidak dihitung sebagai nipas Tetapi perlu diingatnya ini begini Bu. E, tambahan dari 40 hari ini itu ada dua jenis. Apabila pada hari-hari yang ia biasa haid maka dia menghitungnya haid. Apabila di luar hari-hari yang dia biasa haid maka itu dihitung darah Istihabah Jadi begini ibu Ibu suka head Sebelum melahirkan Itu di awal bulan banyak ya, Jadi di awal apa? Di awal bulan Lalu Tiba-tiba Sekarang udah berhenti 40 hari Tetapi darah itu masih keluar Pas ibu Kebiasaan head Maka dikala itu ibu Menghitungnya itu sebagai head tidak boleh sholat, tidak boleh shawum, tetapnya. Walaupun telah berakhir 40 hari. Dan apabila telah keluar dari waktu-waktu ibu biasa sahid. Maka berarti ibu menganggap itu sebagai darah apa? Istihaduh kembali gitu. Jadi itu e, batasannya, kaidahnya. Dan insyaAllah untuk berkaitan dengan masalah nifas ini akan ada pembahasannya secara khusus insyaAllah. Oke, bagi pada pendengar yang bertanya tentang darah nifas di pending sementara, baik. Kita angkat kembali dari pesan singkat saja. Ya. Ya. Saya biasa haid 9 hari, saya katakan. Tapi pada hari ke-7 saya bersih, ya. Kemudian saya jima dengan suami saya. Tetapi setelah jima saya melihat darah di air mani. Apakah saya harus membayar kafarat? Iya. Pertama tadi kaidahnya tidak boleh istijjal. Ya. Tidak boleh bercepat-cepat, ya. Sehingga ia betul-betul melihat tanda-tanda e, bersih di antara dua perkara tadi. Tetapi apabila betul-betul telah yakin dan apa yang dia telah izdihad. Lalu ternyata keluar lagi maka dia tidak berdosa dan tidak wajib apa? Tidak wajib kafaroh dengan sebab ya, seperti tadi. Gitu. Dengan sebab apa? Seperti seperti tadi. Apabila dia telah berusaha dan mengetahuinya dengan ilmu yang dia telah ketahui. Lalu ternyata menyelesihi ter apa? Artinya... Berbeda dengan kenyataannya, maka Allah Alam, ia ya, tidak tidak berdosa bagi dia, hanya saja, ya nasihat Aisyah radhiallahu taala kepada para wanita mengatakan, janganlah kamu tergesa-gesa. Tep. Pertanyaannya yang kedua dari pesan singkat, Ustaz ketika kita berhati-hati dan tidak istiqjal, menunggu sampai uh, selesai waktu-waktu haid, ya, saat, seperti ya, disebutkan hari kelima, kemudian biasanya dia tujuh atau lapan hari. Kemudian kita berhati-hati, ternyata selama hari-hari yang e, tersisa itu tidak kuarhaid. Apakah kita berdosa meninggalkan sholat di waktu-waktu tersebut? Khair? Ya, kehati-hatian bukan berarti tidak di, tidak dijalani cara gitu ya. Jadi kehati-hatian bukan seperti itu. Kalau itu lalai namanya. Jadi kehati-hatian itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dalam beberapa kitabnya Al-Mudawwamatul Kubra dinukil ya oleh para ulama dari Imam Malik rahimahullahu taala yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala ya. Yaitu apa? Letak tajalanna hatta taraynal qissatal baydho. Kata Aisyah radhiyallahu taala jangan bergegas-gegas ataupun jangan bercepat-cepat sehingga kalian melihat air yang bening itu. Jadi ibu harus apa? Harus mencermatinya. Dan tadi ya dengan cara apa Dengan memasukkan hirkoh apa Tisu ataupun kain Ataupun mungkin apa e, Sesuatu Dan diangkat keluar itu telah suci Maka ibu berarti suci Jadi dalam hal itu bukan berarti tasahul Berlari lalai Ataupun bergampang-gampang Ataupun e, tidak tidak ada perhatian Tetap bagi ibu untuk memperhatikan dengan benar ya Jadi memperhatikan dengan benar Dengan cara yang benar Tidak boleh ya lalai gitu Walaupun sudah tahu suciah, kemudian dia lalai saja, tidak diteliti, tidak dilakukan perkara yang tadi. Jadi yang dimaksud ke hati-hatian itu ya, lakukan dua perkara yang tadi. Artinya ketahui alamat yang tadi, atau memasukkan kain ke dalam. Gitu. Baik. Satu telepon kembali, mungkin yang terakhir kita akan angkat di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yuli di Bekasi Silahkan Ini Ustaz assalamualaikum. assalamualaikum Ini mau tanya uh, Anak kan lagi hamil Jalan 2 bulan mm -mm. Terus ini ada Kayak semacam cairan keluar gitu Tapi warna coklat Itu hukumnya najis ya? oh, Terus iya. Uh, Apa namanya uh, uh, Wajib bandi. Wajib apa enggak kalau misalnya Mau sholat gitu Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Para ulama berbeda pendapat Apakah wanita itu haid atau Maaf Apakah wanita yang hamil itu Haid atau tidak Pertama Secara dalil umum itu bahawa Alamatul hamli in Inqot In kita'ul haidi Wa amalat Wa alamatu baro'atul rahmi Alhaydu, ya. Secara umum gitu, perkara yang lumrah bagi para wanita gitu ya. Dan ini di kaedah-kaedah umum bahwa alamat dia itu hamil adalah berhenti dari head gitu. Ya. Jadi biasanya kalau tiba-tiba apa tidak head ya, kan suka curiga wah ini hamil gitu. Kalau wanita udah tahu seperti itu ya. Yang kedua bahwa di dalam masalah tolakan ada gitu kan selasata quru itu kan bahwa para ulama telah menjelaskan haid adalah alamat selamatnya rohim itu gitu. Maksudnya apa? Bahwa ia tidak tidak apa? Tidak mengandung. Karena tentunya nanti ada perbedaannya. Ada perbedaan apabila wanita itu ditolak gitu. Maka ada perbedaan kalau ia itu mengandung maka iddahnya itu apa? Sampai ia melahirkan. Kalau tidak mengandung maka dia itu salah satu kuru, gitu kan. tiga kali bersih. Nah ini secara umum. Tetapi terkadang wanita hamil itu keluar darah. Nah, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dihitung head ataupun itu dihitung darah istihaq? Ya, maka para ulama berbeda pendapat. Nah, dan ini akan saya bahas nanti gitu kan. Akan saya bahas. Tapi Allah alam yang roji bahwasanya wanita hamil mungkin haid. Yaitu apa? Apabila keluar darah ya, maka itu dihitung sebagai haid. Kembali kepada dalil umum, yas aluna kaanil mahid kul huwa adza tafsilun nisa Artinya apa? Apabila nampak darah maka hukumnya haid gitu. Walaupun ia sedang apa? sedang hamil. Jadi kalau ibu melihat ya darah ketika head, eh, ketika apa? ketika hamil, maka alam, itu adalah dihitung sebagai darah head, ya. Dan untuk penjelasannya, ya mohon ibu juga untuk bersabar, InsyaAllah akan diulangi nanti dalam pembahasan khusus yang berkaitan dengan masalah apakah yang hamil itu head atau tidak. Oke, satu pesan singkat yang terakhir kita ya. angkat saja. Ketika seorang istri dalam keadaan head, ada dua keadaan yang mungkin minta di Jelaskan yang pertama bagaimana hukumnya dalam kondisi haid suami istri bercanda dan uh, suami sampai keluar air mani itu yang pertama dan hmm. yang kedua ketika seorang istri baru mengetahui dia dalam keadaan haid setelah jima Ustaz apakah harus membayar kafarat dia sekalian ya tadi dikatakan kalau tidak diketahui ya. tidak tidak berdosa ya Jadi tidak berdosa tidak berdosa ya Adapun yang berkaitan dengan apa yang dibolehkan bagi suami istri ketika haid. Wanita istrinya haid, boleh segala sesuatu kecuali satunya. Yaitu apa? An-nikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan para sahabatnya di mana dikatakan nanti juga akan ada hadisnya di sini kita akan bacakan nanti. Katanya orang-orang Yahudi apabila wanita head itu mengusirnya, tidak makan bersamanya, tidak tidur bersamanya. Ya. Maka dikatakan, lakukanlah apa yang kamu inginkan kecuali satu katanya, kecuali nikah atau jima. Dan dinyatakan oleh insyaa radiyallahu wa ta ta'ala anhaqana nabiyu sallallahu wa sallallahu wa sallam yukubiluni wa yubashiruni wa anha'idhun. Fa'amaruni an ataziru. Kata Nabi Shallallahu Talal Anha, Rasul memerintahkan aku untuk memakai kain. Ya. Lalu Rasul itu menciumku, lalu Rasul itu apa? Bersendagurow, bersentuhan denganku. Sedangkan aku sedang head, boleh bu. Tapi satu yang tidak boleh, yaitu tidak boleh apa? Tidak boleh jima. Jadi tidak boleh jima, tidak boleh ya hubungan. dalam arti jima. Lalu apabila suami itu keluar air mani karena mencium istrinya ataupun ya bergeroh dengan istrinya tidak jadi masalah, tidak berdosa suaminya. Bahkan ya nanti kita akan jelaskan di sini suami boleh ya, menurut para ulama dan nanti kita akan jelaskan istimna bi fadhi al-mar'ah. Artinya boleh mengeluarkan air maninya Ya ini kan disebutkan karena ya perkaranya e, nanti kadang ditanyakan itu. Bagaimana kalau suaminya itu syahwatnya kuat gitu. Ya istrinya had selama tujuh hari gitu kan. Ya oleh sebab itu diperbolehkan untuk nikah lebih dari satu gitu ya. Diperbolehkan nikah lebih dari satu. Tetapi kalau tidak mampu untuk nikah lebih dari satu. Sementara dia punya syahwat tidak apa-apa. Ya. Istimna Dengan kedua paha istrinya Dan keluar air mani Dengan sebab itu tidak mengapa Tidak berdosa insyaallah Bahkan saya pernah mendengar Syekh Mugbir rahimahullah ta'ala menukil ijma Dari kalangan para ulama Dan kita juga akan bahas nanti ya Tentang masalah ini apa yang boleh Apa yang tidak boleh Satuanya akan saya bahas dengan dalil-dalilnya kita Dengan dalil-dalilnya insyaallah Adapun sekarang karena waktu yang kita miliki Pendeknya Ya saya mungkin tadi pertanyaan yang terakhir dan sebagai kesimpulan akhir untuk menutup kejian kita pagi hari ini follow, Ya jadi kembali kepada kaidah yang tadi bahwa ibu e, menetapkan head dan mengetahui head itu dari dua sisi yang utama Pertama ya dari segi wujud yaitu adanya darah tersebut duhur huruj yaitu nampak dan keluarnya darah tersebut ya yang kedua tadi dikatakan bahawa head itu kembali kepada dua imak kepada adah kebiasaan imak kepada tamiz yaitu memisahkan hakikat darah apa head dari segi warna baunya dan sebagainya maka itu adalah sebagai landasan untuk mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah head. Allah alam kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah.